Assalamualaikum Sudarlun Berita Malam Edisi hari ini Minggu 8 April 2018 dibacakan Ardiansyah 6.067 desa di Aceh belum terima dana desa tahap 1 2018 4 kecamatan di Galus desak pemerintah memperbaiki jalan Bahwa Senpi laras panjang seorang pria gondol 150 juta rupiah Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM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 2018 ini mencapai 6607 desa. Menurut informasi dari BPEM Aceh, masalah pertama banyak desa yang belum membuat laporan pertanggungjawaban. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung PMG Aceh, Profesor Dr. Amhar Abubakar MS yang dimintai penjelasannya terkait masalah tersebut mengatakan, jumlah desa di Aceh yang terdaftar untuk menerima dana desa 2018 yaitu 6497 desa. Dari jumlah itu menurut laporan dinas BPM Kabupaten Kota dan pengawas penyaluran dana desa di Kabupaten Kota yang telah menerima dana desa baru 430 desa yang tersebar di lima Kabupaten Kota. Amhar Abu Bakar meminta kepada 1.836 orang pendamping dana desa yang ada di desa-desa di Aceh membantu desa tersebut yang belum membuat laporan pertanggungjawaban dana desa 2017 dan menyusun program ABDES-ABDES. 2018. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRA Suleiman Abda yang dimintai tanggapan mengatakan pihaknya prihatin melihat masih banyaknya desa di Aceh yang belum menerima dana desa tahap 1 2018 sebesar 20%. Suleiman Abda mengatakan dana desa merupakan darah bagi masyarakat desa. Ia berharap semua stakeholder di kabupaten kota mulai dari bupati, Walikota, Agar peka dengan berbagai masalah penyaluran dana desa, termasuk para camat dan kepala desa, harus turut membantu penyelesaian masalah yang menjadi penghambat penyaluran dana desa tahap 1. Darulun Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Muslizar MT menyerahkan 20 unit hand tractor atau traktor roda 2 kepada kelompok tani di BBU Palawija, Kuala Bateh. Pembagian 20 unit hand traktor kepada kelompok tani ini dihadiri PLT Asisten 2 Sedakap Abdia, Salman Alfarizi ST, PLT Kadis Pertanian dan Pangan Abdia Dokter Hewan Nasruddin, Kapolsek Babahrut Ibtu Rizal dan Camat Babahrut serta sejumlah tamu undangan. Dalam kesempatan itu Mus Rizal mengatakan hand traktor yang dibeli menggunakan APBN 2017 pada 2018 Pemkab akan menambah 40 unit hand traktor dan 3 unit traktor 4 WD serta 6 unit combine besar Semoga dengan penyerahan traktor tersebut dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan pengolahan tanah pada masa yang akan datang Moser Lizar juga berpesan agar ketua kelompok mengelola traktor itu secara profesional sehingga siapapun yang membutuhkan traktor harus dipermudah Sudahlun warga dari empat kecamatan di Gayuluus mendesak agar pemerintah Aceh segera memperbaiki jalan provinsi yang rusak parah di kabupaten tersebut. Pasalnya kondisi jalan itu sudah cukup memprihatinkan setelah mengalami rusak parah di beberapa titik yang melintasi 4 kecamatan tersebut. Ruas jalan provinsi yang didesak warga untuk segera diperbaiki dan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah tersebut ...jakni lintas Blan Kejeren menuju Teranggun... yang dilalui warga sebagai jalur alternatif. Bahkan akibat jalan yang rusak dan bertabur lubang... ...di lintas Blan Kejeren menuju Teranggun tersebut... ...puluhan pengendara roda dua selama ini... ...menjadi korban kecelakaan tunggal... ...dan terjatuh di badan jalan... ...karena menghindari lubang di badan jalan tersebut. Kendati demikian, sudah bertahun-tahun... ...jalan tersebut dikeluhkan warga... yang berasal dari empat kecamatan namun terkesan dibiarkan dan tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Ismail, salah seorang warga Kuta Panjang yang dibenarkan sejumlah warga Belang Jerangu lainnya mengatakan lintasan Belang Kejeren Teranggun tersebut telah bertahun-tahun kondisinya memprihatinkan sebab mengalami rusak parah dan bertabur lubang sehingga korban pun terus berjatuhan. Untuk itu ia berharap, Pemerintah Aceh segera memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten itu. Anda sedang mendengarkan berita utama SRN IFA. Sudarloan Bupati Aceh Tamiang H. Mursil SH MKN melakukan inspeksi mendadak terhadap RSU di Aceh Tamiang terkait laporan pasien yang menyebutkan rumah sakit tersebut tidak memiliki air sehingga pasien sangat kewalahan. Mendapatkan informasi, di tengah malam tersebut Bupati didampingi Udin KS langsung menyetir mobil dan menuju RSUD UD. Sesampai di rumah sakit, Bupati langsung melihat sejumlah ruangan dan kamar mandi milik pasien. Kehadiran Bupati di rumah sakit daerah tersebut tidak diketahui tenaga medis di rumah sakit, bahkan sebagian mereka terlelap tidur. Kehadiran orang nomor 1 di Aceh Tamiang ini dalam rangka mengecek langsung keluhan keluarga pasien yang mengeluh sejak sore RSU di Tamiang tidak ada air di bak mandi pasien. Setelah itu Bupati melanjutkan inspeksi ke PDAM Tirta Tamiang Karang baru yang berada persis di belakang rumah sakit. Salah seorang pekerja, Hadi, mengatakan terhentinya suplai air bersih ke rumah sakit dan ribuan pelanggan disebabkan kerusakan teknis di PDAM, disebabkan aliran listrik Ke mesin distribusi air bersih tersebut terbakar. Untuk memperbaikinya, kabel listrik harus dibeli di Medan karena diameternya yang besar. Selanjutnya pagi harinya Bupati memerintahkan Wakil Bupati H. Tamiang T. In Syafudin dan Direktur RSU D. Tamiang Dr. Mustakim langsung menuju RSU mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Zdarlun, sebuah minimarket di Jalan Simpang, kantor Medan Labuhan, menjadi sasaran perampokan Sabtu menjelang tengah malam. Pelaku yang beraksi sendirian sama sekali tidak mendapat hambatan karena membekali dirinya dengan senjata laras panjang. Aksi perampokan ini terekam kamera CCTV. Pelaku datang sendirian sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Wajah pelaku terlihat jelas meski telah mengenakan helm. Empat karyawan minimarket ketika diperiksa di Polsek Medan Labuhan menyebutkan pelaku datang ketika mereka sedang berkemas menutup minimarket. Pelaku kemudian memaksa kasir memindahkan uang dari berangkas ke kantung plastik yang dibawanya. Pihak minimarket mengklaim uang yang dibawa kabur pelaku sebesar 150 juta rupiah. Selanjutnya pelaku meninggalkan minimarket dengan berjalan kaki dan terkesan tidak terburu-buru. Kasubit Pit Humas Polda, Sumatera Utara, KBPMP MP mengatakan ketika kejadian ada empat pegawai yang terdiri dari dua pria dan dua wanita. Namun tidak ada yang berani melakukan perlawanan karena pelaku diduga membawa senjata api. Sejauh ini polisi belum berani memastikan senjata yang dibawa pelaku benar senjata api atau hanya replika. Karena masih dibutuhkan pembuktian untuk memastikan sebagai senjata api. Polisi masih terus menelusuri kasus ini dengan mendalami keterangan saksi dan mempelajari rekaman CCTV. Sudah polisi dari Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Aceh Barat menangkap dua pria asal Kabupaten Biren dan Aceh Utara di Simpang Rundeng Melabuh, Aceh Barat. Penangkapan dua warga tersebut diwarnai dengan tembakan senjata api ke udara oleh polisi dalam kasus peredaran narkoba serta menyita barang bukti 38,05 gram sabu-sabu Kedua tersangka adalah Pria ES 37 tahun Warga Gampung Rambung Panjang Kecamatan Pesangan Siblah Krumbiren Dan pria MU 25 tahun Warga Gampung Babakrung Kecamatan Sawang Aceh Utara Saat ini mereka masih dalam pemeriksaan Kedua pria tersebut sehari-hari Bekerja sebagai pedagang dan mahasiswa Dari informasi yang diperoleh seram FM penangkapan kedua tersangka setelah polisi mendapatkan laporan adanya transaksi narkoba di depan rumah sakit Judnya Adin Melabuh. Polisi yang dipimpin kasar narkoba Ibtu Bukhari akhirnya melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Namun kedua pelaku menggunakan sepeda motor melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran. Penangkapan dan kejar-kejaran tersebut sempat disaksikan warga yang memadati lokasi. Setelah dilakukan penangkapan, pelaku dibawa ke Polres untuk pemeriksaan. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti sabu 38,5 gram dari tangan kedua tersangka. Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Robi Arya Prakarsa SIK didampingi kasat tersersenarkoba Ibtu Bukhari SH kepada wartawan mengatakan kasus ini masih terus didalami. Ia juga kembali menghimbau masyarakat di Aceh Barat yang mengetahui praktik narkoba di desanya masing-masing untuk segera melaporkan ke polisi guna ditangkap pelakunya. Dari Nusrum Serambi Tanyong berita malam edisi Minggu 8 April 2018. Berita pagi Serambi FM hadir kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet Follow juga Twitter at SeramDFM. Sudahlun,